Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Nama tuhan yang maha kuasa, maha kasih karunia, dan maha pengasih. Yang maha kuasa dan May pengasih. Yang maha kuasa dan wallahi yudil rusala ajalla wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang maha, marilah kita para awan azmi wa asya' kubra yang diluir oleh Allah SWT Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu di masjid kita yang mulia ini <tuh> di dalam rangka melanjutkan pembahasan Berkaitan dengan agi dan ahli dan tahris surah wal jamaah dan pada malam hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala kita akan Mengulang dan juga akan Kembali membahas berkaitan dengan permasalahan ya Pengkeramatan kuburan Berkaitan dengan kuburan Karena Mayoritas atau kebanyakan Kesirikan yang terjadi di zaman kita Ini disebabkan karena fitnah Atau ujian yang berkaitan dengan kuburan orang-orang sahli, sehingga perlu kita mengetahui dan memahami secara benar bagaimana sikap kita terhadap kuburan. Yang perlu kita ketahui Bahwa Semua manusia Pada Awalnya ya, Pada asal usulnya Itu semuanya Mentaurin Dan Allah Subahana ya, Semua manusia Pada zaman Nabi Adam manusia yang pertama kemudian istrinya awal, punya anak, punya keturunan cucu-cucu semua mereka itu hanya beribadah kepada Allah saja mentaurikan Allah dan tidak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di jalan ibadah Sedikitpun Ya ini berlangsung selama Sepuluh kurun ya Sepuluh kurun Sepuluh generasi Manusia di dalam Tauhid Ya Kalaupun ada penyimpangan Ada Kemaksiatan Ada dosa Maka dosa-dosa yang terjadi pada waktu itu Adalah dosa-dosa di bawah kesirikan ya, Seperti Isa, Hamil dan Kohil yang terkenal ya, Dua anak Adam Yang membunuh satu dengan yang lainnya Nah terjadi pembunuhan ya. Ini dosa kemaksiatan ada memang Tetapi tidak ada kesalahan di dalam taubid Semuanya beribadah kepada Allah Semua mentaubidkan Allah Tetapi ada nusa kemaksiatan di bawah kesyirikan <tuh> Nah Dalilnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah Yang dimuliakan oleh di dalam surat Al-Baqarah ayat 213 Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kalan nasuh ummatan wahidah Ya zaman dahulu yaitu zaman Nabi Adam dan anak-anak cucunya Anas manusia itu ummatan wahidah umat yang satu satu pemahaman Satu ibadah Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada perbedaan Tidak ada perselisihan Umat dan wahidah Umat yang satu. Kemudian setelah itu ya Selama 10 turun 10 generasi Baru terjadi Kesirikan Setelah terjadi keserikan فَلَاَتَوْ اللَّهُ النَّبِيِّينَ Maka Allah mengutus Nabi-Nabi ya. Setelah Nabi Adam ada Nabi-Nabi yang lain ya. Nabi Nuh AS Ini Allah utus dalam rangka untuk memperbaiki manusia yang sudah rusak akidahnya rusak tauhidnya pada aṣ-ṣallāhu nabiyyin maka Allah memutus para nabi-nabi yang tujuannya untuk kembali memperbaiki manusia dalam tauhid mubasyiri yang tugasnya itu memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau beribadah hanya kepada Allah akan diberikan isyur kabar gembira Ua mendiri dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan diberikan peringatan rasa takut dengan adanya siksa neraka. Uaan zalimah hul kita batin dan allah menurunkan bersama para nabi itu dengan kitab kitab suci dengan membawa kebenaran. Lihat kumabai dan nasifim makalah mufi untuk sebagai dasar memberikan keterangan hukuman dalam hal-hal yang manusia itu konsisten berpikiran. Yang ini, bapak ibu-ibu dan jamaah harus kita pahami zaman awal manusia semuanya menauikan Allah. Beribadahannya kepada Allah Kemudian Setelah itu Terjadi kesyirikan ya, Terjadi kesyirikan Di muka bumi Dan sebab Sebab manusia itu menyimpang Dari taulid Dan Mensekutukan Allah Itu sebabnya Karena hubungan Orang sorry ya, Kesirikan Yang pertama kali terjadi Di muka bumi Itu gara-gara Mengteramatkan hubungan ya, Orang sorry Ini sebab Kesirikan Yang pertama kali. Ini terjadi pada zaman Sebelum Nahidu atau umatnya Nabi Nuh Yang diutus kepadanya ya, Nabi Nuh Adalah Rasul yang pertama Nabi Adam Ini Nabi yang pertama Dalam kebaikan Setelah terjadi kerusakan Kesirikat Maka Allah utus Rasul yang pertama Nuh alaihissal Untuk memperbaiki Ya Di dalam surah Nuh Ayat 23 ya, Menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam Yang berdakwah kepada kaumnya Memperbaiki kaumnya Siang malam selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah selama 950 tahun umurnya panjang 1000 tahun kurang 50 Al-Fasanatin illa hausin Allah mengatakan Nabi Nuh itu 1000 tahun dikurangi 50 950 tahun mengajak Tauhid Tauhid kembali kepada Allah beribadah hanya kepada Allah Maka akal jawaban dari umat atau kaum Nabi itu mereka berkata: Waqalu lada runda alihataku. Ya, para pembesar-pembesar kaum Nabi itu mengatakan jangan kalian tinggalkan Tuhan Tuhan kalian. Ya, Nabi Duh itu itu pembohong, jangan kalian ikuti Nabi itu. Tetap kita harus pertahankan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kita. Jangan kalian tinggalkan penyembahan terhadap wat. Walaswa'ah. Dan jangan kalian tinggalkan penyembahan kepada su'ah. Walayahutah. Dan jangan kalian tinggalkan penyembahan kepada Yahud. Wayahu'u wa nasroh. Jadi yani, Siapa Wa Suwa Yahud Yahud Nasro itu siapa Bapak Ibu ibu Dijelaskan oleh Sahabat Abdullah Ibu Abbas Wa Suwa Yahud Yahud Nasro itu adalah Nama-nama orang Soli Nama-nama kiai-kiai Orang-orang yang baik pada zaman Nabi itu AS Ya, mereka ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada manusia ini, wa suat. Tetapi ketika orang soleh itu meninggal, para wali-wali ini meninggal, ya. Maka syaitan membisikkan kepada manusia kaum nabimu agar dibuatkan monumen patung, dibuatkan kuburan. Ya, wali ini mati, meninggal. Dibuat kuburan Kemudian dibuat patung kemudian, kemudian dibuat lukisan <tuh> Untuk apa? Agar untuk mengenang jasa-jasa mereka ya, Mereka orang solek Menyebarkan agama di Jawa Tengah Itu yang menyebarkan para wali-wali solo Harus kita hargai Harus kita kenang jasa-jasa Sama seperti dulu, seperti itu harus dibuatkan apa monumen? peringatan kuburannya dimuliakan, dibuat patung-patung ya, maka mereka pun membuat kuburan orang sholat tadi dimuliakan, dikasih kelamu dikasih keramik ya dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa orang sholat yang di tempat yang biasa mereka duduk <tuh> dan ditulis nama-nama mereka. Ini pada asalnya awalnya seperti ya, hanya sekedar untuk mengenang jasa. Tidak disembah, tidak dikeramatkan, hanya sekedar untuk monumen peringatan saja. Ini pada awalnya. Kemudian setelah itu, setelah waktu berlalu mereka meninggal, digantikan anak cucu mereka Maka Satan membisikkan dulu bapak-bapakmu itu Berbaji, meneramatkan orang soleh ini, kuburan orang soleh ini yeah. Sehingga <tuh> setelah beberapa tahun, 10 tahun Kemudian 100 tahun berikutnya Monumen-monumen kuburan-kuburan itu disempat Ya yeah selain Allah, menolak suka pada Kemudian inilah ya syirik atau asal usul kesyirikan yang pertama kali di muka bumi gara-gara mengteramakah kuburan orang saleh. Ya ini yang harus kita pahami. Dan kesyirikan. Ya, kesyirikan sampai pada zaman kita ini, bapak-bapak, oh pada zaman modern, zaman tahun 2000, ini juga kebanyakan masih sama, yaitu berkaitan dengan kuburan orang soleh, masih wali-wali, sunan-sunan atau siapa, ya kuburannya diperamalkan dan diputuskan. Nah, sampai zaman sekarang kesedihan masih terjadi sebab yang utama karena mengeramakan kuburan orang sok ya ini sama zaman sekarang dengan zaman dahulu ya ini yang kedua yang harus kita pahami dan harus kita mengerti ya jangan sampai kita terjatuh di dalam kesalahan yang sama kemudian bapak-bapak Ibu-ibu dan Jamaah yang dimuliakan oleh ya Allah SWT Ya kita sebagai umat Islam Disyariatkan Dituntunkan untuk menghormati Orang solek ya, Orang yang solek Para ustaz Para kiai, para wali, Para ulama Ini harus kita hormati, Ya benar kita harus menghormati Kita harus Menghargai Jasa-jasa Orang-orang yang telah Menyebarkan Islam Kepada kita Atau kepada masyarakat Ini harus kita hormati Benar Islam menuntutkan Seperti itu ya. Akan tetapi Bapak, Ibu Penghormatan Penghargaan kepada orang soleh kita harus berwani, kita harus kerja, tapi ada batasan, ada ketentuannya, tidak boleh berlebihan. Tetapi yang terjadi atau yang dilarang itu adalah berlebih-lebihan di dalam mengkeramatkan kuburan orang sholeh tersebut, ya. Sampai-sampai ada yang berkeyakinan tanah Kuburan para wali, para sunan itu ada berkah ya, tanahnya diambil sebagai jimat di bawah rumah sebagai kesucian tempat barokah tanah kuburan sampai seperti itu, itu berarti berlebih. Ya kita harus menghormati tapi tidak boleh berlebih-lebih. Kemudian bentuk-bentuk Penghormatan yang berlebihan Yang dilarang Di kuburan itu apa saja Yang pertama adalah nah Yang tidak boleh itu Menjadikan kuburan Orang-orang sholih itu Sebagai tempat ibadah ya, Sebagai masjid Seperti masjid Itu tidak boleh Kuburan dijadikan masjid Kuburan dijadikan masjid itu Maksudnya bagaimana Bapak-bapak, ibu-ibu Maksudnya Dijadikan tempat ibadah Sholat di kuburan Baca Al-Quran di kuburan Bikir di, di kuburan Ini namanya Menjadikan kuburan sebagai masjid Seharusnya sholat Lima waktu Oke okay? Untuk bapak-bapak yang agung, di ku, di masjid, sholat lima waktu itu di masjid, dzikir itu di masjid, ya di rumah juga boleh. Rasulullah mengatakan in nama cu in almasjid lidik wa Qur'an was sholat. Sesungguhnya masjid itu dibangun untuk sholat. Untuk maus al-quran, untuk dikir di masjid dibangun untuk ibadah. Ya, maka tidak boleh seseorang menjadikan kuburan itu seperti masjid. Yaitu bagaimana sholatnya di masjid, dikir di masjid, doa di masjid. Ya, padahal Rasulullah mengatakan, Bainal al-adan wal ikomah doa mustajab. Antara Adhan dan Komak Nunggu dan Adhan Menunggu Komak Di pada doa yang khusus saja di masjid Tunggu sholat, menunggu Komak Tapi ada orang-orang Boceh Nanti, tidak pernah Sholat di masjid Tidak pernah Doa di masjid, tapi Kalau di kuburan, rajin Di kuburan Sholatnya khusus Masya Allah Di kuburan belumlah berdoa sampai menangis Itu di kuburan Tapi kalau di masjid tidak pernah sholat di masjid ya, Ini keliru, tidak boleh seperti itu Ini sudah berlebihan Menjadikan kuburan sebagai masjid Itu dapur Kuburan yang kuburan, masjid yang masjid Ya, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda dalam Hadith Riwayat Imam Muslim Nomor 532 Dari Sahabat Jundub. Dia berkata Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Lima hari sebelum. Ini, ini Rasulullah berpesan 5 hari sebelum beliau meninggal ini, Bagaimana pesan Rasulullah Alahwa inna mangkala kau berlaku Ketahuilah Sesungguhnya orang-orang sebelum, orang sebelum kalian Orang sebelum kalian itu orang Yahudi, Orang nasona ittahu kubura anbiya'ihim wasalihim masajid menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh itu sebagai masjid ini kebiasaan orang Nasoro ya ada orang meninggal diinta atau orang meninggal ya dijadikan masjid diaudi ya, juga seperti itu ini. ini kebiasaan orang-orang se Ala fala tatkah itu lubu romasajit maka Rasulullah mengatakan tetapi tidak jangan sampai kalian umat Islam mengambil menjadikan kuburan itu sebagai masjid ya, jangan sampai kita umat Islam mendiru mereka ini haram anda sesungguhnya aku Rasulullah melarang kalian tidak kulit Ini pesan Rasulullah 5 hari Sebelum meninggal ya, Jangan sampai Kita umat Islam Menjadikan kuburan Di masjid Maksudnya apa? Menjadikan kuburan di masjid Ibadah di kuburan Lebih khusus Lebih kumah minat Kalau ibadahnya di kuburan Daripada di masjid <tuh> Ini tidak Ya, kemudian yang kedua bapak-bapak, ibu-ibu dan jala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua yang tidak boleh adalah menjadikan kuburan. Ya, ini yang benar. Membuatkan kuburan itu sebagai tempat untuk wisata. Ya, tempat wisata, wisata religi. Jadi wisata itu teknik itu bukan hanya di pantai paratriptis bukan hanya di kebun binatang jalan sekarang wisata itu ada wisata religi wisata agama itu kemana ke kuburan wali-wali ke kuburan orang-orang soleh ini nggak boleh ya dalirnya apa Dalilnya dalam hadis yang keliwah Imam Abu Dawud Rasulullah SAW mengatakan, ya, para datar itu buyut atau jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, dia tidak tidak dipakai untuk dibaca ya, sholat, sholat tidak pernah sholat sunnah di rumah, rumah tidak pernah dibacakan Al Qur'an, itu berarti menjadikan rumah seperti kuburan tidak boleh. <tuh> jangan pula kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat yang dikunjungi tempat wisata. Ya, jangan jadikan kuburan Rasulullah itu sebagai tempat yang dikunjungi. Ingin berkunjung ke makam Nabi tidak boleh. Ya, jadi bapak. Saya nanti kalau haji Ini berkunjung ke makam Nabi Tidak boleh Tapi bolehnya Saya Kalau haji umrah Itu akan berkunjung ke Masjid Nabawi Boleh Saya akan berkunjung ke Masjid Nabawi Dan di Masjid Nabawi itu Ada makam Nabi Saya sekalian lihat Lihat makamnya Nabi Tidak apa-apa tapi niatannya berkunjung ke masjid, masjid Nabi. Jangan sampai ada saya nanti kalau ke Madinah ingin berkunjung ke makamnya, tidak boleh. Ya, jangan lari. jadikan kuburanku, makamku itu tempat yang dikunjung, tidak boleh. Ya, ini kuburannya siapa? Kuburannya Nabi. Apalagi. Kuburan-kuburan selain nabi, para wali, para kiai, ya walaupun mereka orang yang baik kita hormati, ya kita harus hormati, tetapi tidak boleh kita bangun kuburan mereka kemudian kita jadikan tempat wisata, tempat piknik ini tidak boleh. Ya ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya kemudian yang ketiga adalah membangun kuburan atau meninggikan ukuran Kuburan ditinggikan dikasih rumah atau dikasih apa sesuatu yang mewah-mewah ini juga tidak boleh karena apa bapak-bapak ibu-ibu ya kita harus pahami bahwa alam dunia Kehidupan kita di dunia Dan di alam kubur itu sudah Dijari Kita di dunia perlu makan Perlu Kita di dunia perlu rumah ya Kita di dunia perlu Pakaian, ini alam dunia Tapi Kalau sudah meninggal Bertindak ke alam barzak Alam barzak Atau alam kubur Ini manusia Orang yang hidup di alam kubur alam balai saya itu tidak perlu ada makan, tidak perlu rumah Dibuatnya rumah biar tidak pudaran, payung dibuatin kiring di bawah kiring kuburan biar bisa makan ini tidak perlu beda, sudah beda tempatnya beda alamnya, ya jadi tidak perlu membangun kuburan dibuatin rumah kucing yang tinggi tidak boleh. Ya, ini dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan ala atal haluka ala ma ba'adni alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya aku akan berpesan kepadamu dengan sesuatu yang Rasulullah pernah berpesan atau memberikan perintah kepadaku. Ya, jadi Rasulullah akan memberikan perintah kepada Ali. Bagaimana perintahnya? Allah ta'ala ya, tinta dan ilah Thomas tahu. Jika kamu Menjumpai gambar patung Maka harus dihancurkan Tidak boleh ada patung-patung yang bernyawa ya, Kalau kamu menjumpai patung Harus dihapus patungnya, gambarnya Walau keberan musrifan Jika kamu menemui ada kuburan yang tinggi Illa sawwaitam Harus kamu katakan Jangan sampai kamu biasa melihat ada ukuran yang ditinggikan. Ya, jadi boleh ukuran itu tingginya satu, wahai satu mau, boleh. Lemah tanah itu ditinggikan satu kina, boleh. Ini, ini ukuran, ya, ini boleh. Tapi lebih dari itu tidak boleh. Rasulullah saw cukup sebagai tanda oh ini ukuran siapa jangan di uh, apa diinjak-injak ya yeah. <tuh> itu boleh ditinggikan satu kina kemudian juga yang tidak boleh adalah di apa dihiasi dengan meramik dengan sesuatu yang mewah dicat ditulis ukuran-ukuran ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW oleh Wasalam dalam hadis ibnu Majah, Nabi SAW al Wasalam al Juz Sisrofobur, Rasulullah melarang untuk mengapu, artinya menjelek di keramik, kuburan, wahannya takudah ada ini dilarang untuk dijoduki, diinjak-injak tidak boleh. Dan yukta kalehi dan ditulis Ya ini tidak boleh Ditulis di sini maksudnya adalah Ditulis namanya dan jasa-jasanya Itu tidak boleh Ya pada zaman jangdu orang kafir Quraisy itu biasanya Kalau ada orang meninggal Ditulis namanya jasa-jasanya Seperti tidak boleh Yang boleh hanya ditulis namanya saja Boleh Ya ini kuburan bapak sintet ibu sintet Boleh ditulis namanya saja, tanggal perhatian juga boleh, tapi yang tidak boleh disebutkan tulisan-tulisan yang lain. Ya, kemudian juga di keramik, dikasih marmer sesuatu yang mewah-mewah ini juga pemborosan, sia-sia tidak ada gunanya. Ya, yang penting ini tahu kalau itu ukuran tulis dikasih kasih bata batu terikil terikil pasir pasir boleh yang penting kaum ini kuburan tidak di apa tidak di di tempat itu lagi ya seperti itu enam berkaitan dengan permasalahan kuburan dan ini merupakan sebagai pencegahan agar jangan sampai terjadi kesyirikan karena kesirikan yang pertama kali terjadi di Muka Mukawangi gara-gara e, mengkeramatkan berlebihan di dalam permasalahan kuburan ini. Ya, seperti itu Bapak-bapak, Ibu sehingga Rasulullah itu tegas sekali di dalam permasalahan kuburan ini. Ya. Jadi yang bisa kita bahas pada dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Ya, kita itu kajian pada malam hari ini dengan doa shalawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as